pada Apa komentar Anda? Kita jangan langsung lihat pada pemakaian genset atau aturan-aturan yang menolong penghematan. Pertama yang harus dipertanyakan apakah PLN dengan memonopoli listrik itu melakukan pekerjaannya dengan baik atau enggak? Apakah tidak seperti Telkom dibuka saja memberikan kesempatan kepada berbagai macam perusahaan untuk masuk di dalam bidang perlistrikan? Saya rasa pertumbuhan ekonomi, penarikan pariwisata, dan semuanya itu sangat-sangat tergantung daripada ketersediaan listrik. Kalau kita melihat penarikan investasi ke Indonesia itu juga sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang baik. Nah, infrastruktur yang baik ini antara lain adalah listrik. Bagaimana dengan gugatan yang akan dilakukan oleh para pengusaha? Saya cuma khawatir kalau menggugat itu prosesnya lama sekali dan kita juga belum tahu nih larinya kemana. Yang pasti udah keluar ongkos duluan ya. Kita tahu kan begitu kita mulai masukin gugatan, argo udah jalan, duit udah keluar duluan itu. Sedangkan kan kita tidak tahu apakah bisa menang atau enggak. Pak, bukankah alasan pemerintah semakin sulitnya bahan bakar listrik tersebut? Sudah bukan barang mewah lagi, adalah suatu kebutuhan suatu negara untuk bisa berkembang. Nah kalau perkembangan negara itu dihambat tidak adanya ketersediaan listrik, kita harus pikir ulang lagi langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya listrik itu harus ada. Jadi saya pikir ini harus benar-benar dipikirkan secara matang dan harus ditentukan pertama, apakah PLN aja yang mendistribusikan listrik, ataukah kita buka seperti bensin, seperti pam, biar bersainglah, biar yang profesional yang jalan, yang nggak profesional biar kelihatan lah. Selain menggunakan genset, Mall juga harus mengatur temperatur AC. Mall itu dia bisa bersaing karena dia menawarkan suatu kenyamanan kan, bersih dingin, aman kalau karena ketersediaan listrik itu tidak cukup lantas temperaturnya, oh naikin aja pengap, lantas musuhnya tutup jam 9, tutup aja jam 7, itu kan pasti berpengaruh terhadap kenyamanan berbelanja, nah dampak dari itu adalah penurunan income, siapa yang mau. Ada masukan untuk masalah ini Pak Bintoro? Mungkin satu ...yang saya mau lontarkan ini adalah diusahakan dulu supaya kebocoran listrik itu minimal mungkin. Karena kalau kebocoran listrik itu besar, berarti kan... Pemasukan PLN sebetulnya bisa relatif lebih baik karena pemakai-pemakai itu membayar listrik. Tapi kalau pencurian listrik itu masih tinggi, kan berarti beban listrik terpakai oleh sebagian yang bayar dan sebagian yang nggak bayar. Nah ini yang menurut saya juga harus diberesin dulu oleh PLN. Apakah PLN itu udah efisien? Jangan orang lain dijadikan korban gara-gara dia nggak bisa mensuplai listriknya kan? Baik Pak Bintoro, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Saya Dewi Sintawati.